ketika masih seribuan itu sudah dikasih uh, tahu oleh pihak uh, ya, Kemen Dagi ya, sudah dibatalkan dan nah, dikasih tahu tetapi masalahnya DPRD dan penda-penda kota kabupaten itu ya terus saja membuat perda-perda yang tidak memperhatikan undang-undang yang lebih tinggi itu bukan bukan pemerintah pusat yang ya ada juga kesalahan pemerintah pusat tentu sedikit dia ya, artinya perlu mengoptimalkan mem memberikan supervisi terus uh, melakukan uh, sosialisasi tetapi sebetulnya kalau pemerintah daerah dan DPRD itu berinisiatif ya untuk mencocok-cocokkan ya dengan undang-undang lain maka Ya, mestinya tidak uh, muncul perda-perda bermasalah itu. Mengapa Presiden tidak langsung membatalkan berbagai perda bermasalah tersebut? Sebenarnya kan, ya, kuncinya ada di Kemendagri, ya. Dari Kemendagri, ya, Presiden mungkin tidak akan apa ya, Presiden tentu akan mengikuti rekomendasi dari uh, Kemendagri. Jadi, tergantung apakah Kemendagri itu sudah menyodorkan kepada Presiden, ya, tentang uh, terhadap perda-perda itu atau belum gitu ya. Nah kemudian kalau memang sudah ya, yang harus diberitahukan oleh Kementerian Giri adalah berapa perda sekarang yang menyangkut di Senayan ...menunggu... apa menunggu pe pembatalan dari Presiden. Nah, jadi kita nggak tahu ini mata rantai ini ini uh, ada di sedang sangkutnya di titik mana ya. Uh, kalau dilihat dari uh, penggunaan kewenangan uh, pemerintah. Berarti munculnya kembali berbagai perda bermasalah masih mungkin akan terjadi lagi ya Pak? Betul sekali, karena faktor kelemahan SDM di DPRD, di Biro Hukum, ya di uh, Biro Hukum Pem Pemerintahan Daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, dan kota ya maka memang masih terus memungkinkan um, um, munculnya isi perda-perda yang uh, tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Ya, itu satu penyebab adalah soal uh, SDM. Uh, SDM yang bisa, tapi kalau mekanisme atau sistem yang ada di tiap-tiap perangkat daerah itu termasuk, perangkat atau badan kelengkapan DPRD tentu uh, mereka akan bisa membaca, mengetahui ya, uh, mana ide-ide untuk dimasukkan ke dalam perda yang bertabrakan dengan ketentuan lain atau undang-undang. Demikian Andrinov Nov Chaniago, saya Dinda Natasya.